tembang yang terbaru banget dari Adela. Mudah-mudahan semuanya sudah punya kasetnya. Sejauh <SILENGALAN> si buat Regas Community aku bersembahkan barang-barang Adela.